Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa antum muslimun Amma ba'du wal muslimat para jamaah salat subuh Masjid Al Ikhlas bumi Maharani yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala <coughs> Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla Di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini Dengan taufik, hidayah Serta pertolongan dari Allah Azza wa Jalla Kita dipertemukan dan dikumpulkan Di tempat yang mulia ini Di salah satu dari rumah-rumahnya Di dalam salah satu taman di antara Taman-taman surga yang ada di dunia dan kita berdoa kepada Allah azza wajalla semoga Allah subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan untuk kita mengamalkan ilmu tersebut dan semoga amalan yang kita amalkan itu sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak Allahumma amin Masyalal muslimin Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah pada pagi hari yang berbahagia ini kita akan belajar satu tema yang kita beri judul kelak mereka pasti akan mengetahui kajian kita kita ambil dari firman Allah Subhanahu Wa Taala tafsir dari surat at-takwir tafsir dari surat At-Takher, yaitu surat yang ke 102 di dalam Al-Quranul Khiriy, yaitu surat yang ke 102 di dalam Al-Quranul Khiriy. Surat At-Takher adalah surat yang dikategorikan oleh para ulama sebagai surat makkiyah. Sebagai surat makkiyah. Kenapa disebut dengan surat makkiyah? Karena pembahasan yang terdapat di dalam surat At-Takatsur ini itu berbicara tentang hari kiamat. Berbicara tentang hari kiamat. Yang mana Para ulama menyebutkan bahwasanya di antara ciri daripada surat Makiyah yaitu surat-surat yang Allah turunkan sebelum Nabi berhijrah ke kota Mekah eh, ke kota Madinah yang pertama konten pembicaraannya itu berbicara tentang hari kiamat itu yang pertama jadi isi dari surat Makiyah itu isinya berbicara tentang hari kiamat kemudian yang kedua Isi dari surat makya itu Berbicara tentang Kenabian Ya Yaitu berbicara tentang kenabian Menjelaskan tentang Kenabian Jadi yang pertama tadi Berbicara tentang hari kiamat Sedangkan yang kedua Yaitu berbicara tentang Kenabian ya, Sedangkan yang ketiga Isi dari surat-surat Makkiyah itu Berbicara tentang keotentikan dari Al-Quran Artinya Al-Quran itu benar-benar Datang dari Allah Bukan ucapannya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala'adhi wa Nah ini Tiga pembahasan secara umum Yang terdapat Di dalam surat Makkiyah. Dan apa yang akan kita pelajari Pada kesempatan berbahagia ini Termasuk ke dalam pembahasan dari surat-surat Maki, ya. Taip Surat At-Takadur Itu Memiliki nama lain Yang disebutkan oleh Para ulama sebagai Surat Al-Maqabir Surat Al-Maqabir Kenapa dikatakan surat Al-Maqabir Karena kata Maqabir itu Hanya terdapat satu Di dalam Al-Quran Dan itu hanya terdapat di dalam surat ini saya ulangi kata-kata makobir ya, itu hanya terdapat satu di dalam Al-Quran dan itu hanya terdapat di dalam surat At-Taqarruz. Kalau untuk ketik misalkan pada aplikasi Mushaf itu ya tulis makobir itu tidak akan keluar di surat yang lain hanya keluar pada surat At-Taqarruz. Olehkarena ya para ulama mengatakan bahwasanya nama lain daripada surat ini Selain daripada surat At-Takathur Disebut dengan surat Al-Maqabir Yaitu surat Al-Maqabir Nah ini selayang pandang terkait surat ini ya. Sekarang kita masuk ke Apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat at-takatsur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haakumut takatsur. Kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang pertama, al-haakumut takatsur. Bermegah-megahan tel telah melalaikan kamu. Bermegah-megahan telah melalaikan melalaikan kamu. Apa maksudnya Ayat ini Kata Imam Ibnu Katsir Rahimahullah Yang dimaksud dengan Al-Habu Muntakathur Kemegah-megahan telah melalaikan dirimu Ashkolakum hubbud dunia Wanaimuha wa zahrabura antolabil akhir Waktigai Kecintaan kalian terhadap dunia Kenikmatan-kenikmatan dunia Serta perhiasan-perhiasan dunia Yang menyilaukan mata ini Menjadikan kalian itu lupa Lalai Dari mengejar akhirat Dan kalian sibuk untuk mengejar dunia Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Ingin menegaskan kepada kita bahwasanya Kebanyakan manusia ini jemaah, Mereka sibuk untuk mengejar dunia ini Mereka sibuk untuk memperbanyak perbendaharaan lagi orang yang beriman mereka lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan tempat yang terbaik bagi mereka yaitu akhirat. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala wal akhiratu khairu wa abada. Akhirat itu lebih kekal abadi. Namun perlu diingat, perlu digaris bawahi Allah itu tidak melarang kita untuk mencari dunia. Allah itu tidak melarang kita untuk menjadi orang kaya, tidak dilarang. Bahkan kaum muslimin disuruh kaya. Sebagaimana Nabi Isuasalam mengatakan kepada para sahabat, labak sabil gina, nggak apa-apa kaya itu. Lima niat yang penting syaratnya satu terpenuhi dalam diri kita. Kalau kaya harus menjadi orang kaya yang bertakoh. Nggak apa-apa kaya, nggak ada yang larang nggak kaya. Para sahabat banyak yang kaya. Umar bin Auf kaya, Utsman bin Affan kaya, sahabat-sahabat yang lainnya juga banyak yang kaya. Abu Sufyan itu kaya. Tapi Nabi memberikan pilihan dan memberikan sebuah catatan kalau kita kaya tidak apa, apa yang penting kita itu bertakwa. Tapi kita kembali ke hati. Kita tidak dilarang untuk mencari dunia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas mengatakan, "Waqtiji fi ma ataqallahu ad-darul akhirah. Hendaklah kalian itu mencari kehidupan akhirat." Lalu Allah mengatakan, "Walatan sanasi baka dunia namun kalian jangan lupa bahwasanya kalian itu memiliki bagian dari dunia untuk kalian, kalian ambil." Namun yang dilarang dalam agama kita termasuk muslimin yaitu seorang yang sibuk mengejar dunia Dia fokus untuk mengejar dunia Tapi lupa untuk mempersiapkan Bekal untuk kehidupan akhiratnya Itu yang dilarang. 24 jam dia mikir dunia Mau tidur dunia, bangun tidur dunia Setiap hari mikir dunia Selalu berpikir bagaimana meninggikan omset Meningkatkan pendapatan Bagaimana hari ini dia harus mendapatkan sekian-sekian-sekian tapi tidak pernah berpikir bagaimana setiap hari dia meningkatkan kualitas amal dan imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dilarang. Saya ulang, Islam tidak melarang kita untuk mencari dunia, menjadi orang kaya. Tapi yang dilarang dalam agama kita itu ketika kekayaan itu harta duniawi menjadikan kita terlalu lalai menjadikan kita lupa akan akhirat untuk menyiapkan bekal untuk kehidupan kita yang lebih kekal nanti. Itu yang dilarang dalam agama kita. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang sifat dari orang-orang yang akan datang ke maksudnya ya seperti kita-kita ini. Nabi alaihi wasallam menyebutkan sifatnya adalah furuddun dunyaw wa qaraiyatul maut cinta terhadap dunia dan benci akan kematian takut, takut mati karena masih banyak planning-planning ataupun ya agenda-agenda yang belum diselesaikan dari urusan-urusan dunianya namun kita tidak pernah ingat bagaimana untuk meningkatkan keimanan apa planning kita 10 tahun ke depan terkait urusan akhirat kita 20 tahun ke depan kita tidak memiliki planning dalam masalah itu tapi kalau dalam masalah urusan dunia kita memiliki planning yang sangat tertata rapi dan tersusun rapi. Tapi untuk akhirat tidak memiliki kita ya. Satu tahun harus habis kitab ini untuk kita pelajari Satu tahun kita harus sudah menghafal ini Satu bulan kita harus begini Dalam satu bulan ini kita harus sudah menghafalkan Al-Quran Bulan berikutnya juga demikian Kita tidak punya planning seperti itu Tapi kalau dalam perusahaan dunia Luar biasa planningnya ya. Bahkan saat jam jamnya itu ada sebut Jam sekian harus begini, jam sekian harus begini, ya tanggal sekian harus begini, secara detail kita membuatnya. Kenapa untuk urusan akhirat kita tidak bisa seperti itu? Ajaran yang kata Imam untuk di sini, kecintaan kalian terhadap dunia ya, telah melalaikan kalian dari mengingat akhirat, dari mengejar akhirat. Watamat darikum dari kahataja maut sehingga. Sampai datang kematian kepada kalian Baru kalian sadar Oh ternyata sudah saatnya meninggal Orang baru sadar kadang-kadang umur 60 70 baru sadar ya, Oh saya sudah umur 60 Apa yang sudah saya siapkan lah Kemarin itu kemana aja Kok baru sadarnya umur 60 Padahal kalau kita pikir ya Setiap Jumat kita diingatkan Bahkan kajian kita diingatkan Namun itulah manusia Terkadang suka lupa dan lalai Maka kita ingatkan kembali saat ini Untuk diri kami pribadi dan kepada para jamaah sekalian Jangan sampai bermegah-megahan Berbanyak-banyakan harta Menjadikan kita lalai dari mengejar akhirat Karena kita disibukkan dengan dunia-dunia kita Tidak apa-apa bekerja silakan mencari nafkah Mencari harta duniawi tapi jangan sampai kita dilalaikan dari semua itu Untuk berpikir dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain Memuji orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka Kelapangan duniawi Diberikan kepada mereka Harta duniawi tapi semua itu tidak melalaikan mereka dari berfikir dan mengingat Allah. Dalam surat An-Nur pada ayat yang ke-37, kata Allah subhanahu wa taala, rijalul la tulihiim tijaroon walabiun antikrillah. Ada orang-orang yang Allah berikan kepada mereka itu tijaro, itu perdagangan, jual beli, harta duniawi. Tapi semua itu kata Allah tidak melalaikan mereka dari apa? Andikrillah Dari berpikir kepada Allah Wa ikomis sholat Mendirikan sholat Wa ita'izzaka mengeluarkan zakat Kalau datang waktunya sholat Mereka sholat Datang waktunya waktu zakat Mereka berzakat Ketika datang perintah untuk berpuasa Mereka berpuasa Ketika mereka memiliki kelebihan harta Untuk perangkat haji mereka pergi berangkat haji Jadi tidak melalaikan mereka Dari mengingat Allah tidak melalaikan mereka dari berpikir kepada Allah Bahkan dunia itu mereka jadikan sebagai jembatan mereka untuk mengejar akhirat Mereka menjual dunia-dunia yang mereka kumpulkan Untuk mengejar kehidupan akhirat yang kekal abad Jadi di ayat yang pertama ini Allah mengingatkan kepada kita Jangan sampai bermegah-megaan Itu melalaikan kita dari berdikir kepada Allah Subhanahu SWT Lihat ya, diri kita jelas kalian ya, Kehidupan kita di atas buka bumi ini sempit, singkat Usia kita tidak seperti usia umat-umat terdahulu Umat terdahulu itu 950-10.000 tahun Bahkan lebih daripada itu Lah kita Berapa usianya? Yang dapat 100 saja jarang Jarang yang dapat usia 100 kemudian meninggal dunia Kalaupun meninggal usia rentannya 60-80 tahun Kebanyakan seperti itu Bahkan ada yang kurang dari itu sudah meninggal dunia Yang lebih daripada itu tidak terlalu banyak Maka usia yang singkat ini Jangan dibiarkan berlalu begitu saja hanya untuk mengejar kehidupan dunia yang itu hanya sesaat-sesaat. Ya. tapi harus kita berpikir untuk bagaimana mengejar kehidupan akhirat. Baik, itu ayat yang pertama. Bahwasanya Allah mengingatkan kepada kita untuk tidak berpegang-pegangan yang melalaikan kita dari kehidupan kehidupan akhirat kita Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang kedua, hadzulfumul maakhir. Ya. Sehingga tatkala mereka lalai dari mengingat akhirat dan mereka sibuk dengan berpegang-pegangan mereka terhadap urusan-urusan dunia, sampailah saatnya mereka itu ternyata dimasukkan ke dalam kubur. Dimasukkan ke dalam kubur. Qala Ibnu Qayyim, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Wa ja'ala al-ghayata ziyarat al-maqabir duna al Yang mana kita itu Ya. Dijadikan oleh dunia tersebut Lupa Usianya sudah sekian Ternyata Sudah saatnya untuk siaroh kepada kuburan Maksudnya sudah nanti lagi memati ya. Andai kata kita mengambil usia nabi Usia 63 tahun Berarti kalau kita sekarang usia 60 Kita baru tobat sekarang 60 tahun Sisa 3 tahun berarti Kira-kira tiga -kira tahun ini apa yang akan kita kerjakan? Apa yang akan kita lakukan? Sementara urusan agama ini banyak Belum lagi ditambah dengan dosa-dosa yang kita lakukan selama 60 tahun Oleh kerana ia ya, pernah satu ketika Fudil bin Iyad rahimahullah Beliau pernah bertemu dengan seseorang yang usianya itu sudah sampai 60 tahun Ketemu dia Fudil bin Hiyan Berjumpa dengan orang yang sudah usianya 60 tahun Ketika bertemu ditanya Ya fulan, Kam katat kami umrik, Berapa usiamu sekarang Kata orang ini 60 tahun Maka Fudil mengatakan Ya sebentar lagi engkau akan mati Langsung ditembak sama Fudil Sebentar lagi engkau akan mati Kata orang yang 60 tahun ini dia peristirahat. Inna wa inna ilaihi rojiun. Ketika dikasih tahu sebentar lagi koman mati oleh fudel dia mengatakan Inna wa inna ilaihi rojiun. Mak apa kata fudel kepada orang ini? Wahai bilal, engkau mengatakan Inna wa inna ilaihi rojiun. Engkau ngerti tak maksudnya? Paham tidak apa yang kamu ucapkan itu? Kata dia paham. Aku mengerti apa yang aku ucapkan barusan Sesungguhnya kita ini milik Allah Dan kapanpun Allah itu mau mengambil kita itu terserah Allah Tidak harus Allah mengambil kita itu di usia 60, 61, 62 atau 70 tahun Sudah harus di usia seperti itu Kapanpun Allah mau mengambil kita itu terserah Allah Dan segala sesuatu yang Allah titip kepada kita Kapanpun mau diambil itu terserah Allah Karena itu merupakan milik itu milik Allah semuanya. Usia diri kita ini hijau. Harta benda yang kita miliki. Itu semuanya merupakan titipan dari Allah. Dan kapan berapa Allah mau mengambil titipan itu dari kita? Itu terserah Allah. Anak itu titipan. Ya. Makanya ada orang tua yang hanya dititipkan sebentar oleh Allah anaknya. Tidak lama hanya setahun diambil satu. Ada yang dua tahun diambil sama Allah, bahkan ada yang baru hitungan jam sergi diambil sama Allah Subhanahu Wataala. Karena semuanya itu milik Allah. Jadi kita ini milik Allah dan bapak pun Allah itu mengambil kita, Allah akan mengambil. Lalu kata orang ini, Wa inna ilaihi rojiun dan sesungguhnya kita akan dikembalikan kepada Allah dan ketika kita dikembalikan sama Allah kita akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang sudah kita lakukan di atas muka bumi kita ditanya sama Allah Maka disebutkan di dalam hadis kubar Barzah Al-Islami radhiyallahu taala an kata Nabi alaihi salatu la tazalmu qadama 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'al an -arban. Tidak akan tergeser kedua kaki anak Adam di hari kiamat Sampai ditanya empat hal Yang pertama Tentang usianya Untuk apa kita habiskan usianya Kira-kira untuk apa coba? Nih usianya yang sudah kita habiskan nih. Tentu mungkin Dengan semuanya ini berbeda Usianya ada sudah 60-70 tahun Taruhlah nanti kita meninggal Usia 80, 80 tahun Kita habiskan di dunia ini Untuk apa Untuk apa Harus ada jawabannya Kita harus mempersiapkan Bukan berlalu begitu saja usia kita Jadi usia yang berlalu Dalam diri kita yang datang ini Itu semua akan ditanya sama Allah Sehari Sebulan, setahun yang berlalu akan ditanya Oleh kerana Hassan al-Masri rahimahullah Ketika beliau itu Bertambah usianya Bukan malah gembira Bukan kayak kita Bertambah usia malah minta Minta kado. Mana kadu pun? Mana hadiah Hasan al-Masri Beliau ketika usianya datang satu tahun Beliau duduk merenung, Duduk merenung. Apa yang beliau lakukan? Setahun yang lalu saya ngapain ya? Ibadah yang saya lakukan apa sih? Setahun yang lalu Beliau gak pikir yang tahun-tahun ya Setahun yang lalu Dari usia 50 ke 51 itu saya ngapain ya? yeah. Ibadah apa yang sudah saya habiskan Al-Quran apa berapa kali saya tamat Al-Quran jadi dia mikir, dia mengaudit dirinya selama setahun itu, ngapain? Kalau kita enggak justru ketika bertambahnya usia itu merupakan waktu yang sangat kita nanti-nanti karena orang akan memberikan hadiah kepada, kepada kita. Banyak kalau ada teman antum ulang tahun, coba kasih, tulis di dalamnya itu, ya, tulisan coba ingat setahun kemarin kamu ngapain itu. Kira-kira ngapain teman antum itu? Usia akan ditanya, jadi umur kita itu akan ditanya. Yang kedua kata Nabi Sosalam Anshabbi Fima Abla masa mudamu untuk apa engkau habiskan? Kenapa masa muda itu ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Padahal masa muda itu adalah bagian daripada usia manusia, karena masa muda itu adalah masa yang paling panjang dari umur manusia. Coba lagi. Masa muda itu adalah masa yang paling panjang dari umur manusia Taruhlah kita ya balik umur 15 atau 13 tahun Dari 13 ke 40 tahun karena batas akhir dari masa muda itu usia 40 tahun Itu ada berapa tahun kira-kira? 27 tahun ya no? 13 sampai 40, 27 tahun 27 tahun masa muda kita Masa di mana Tunggu kita ini sedang fit-fitnya Sedang bagus-bagusnya Sedang kuat-kuatnya Untuk usia 40 tahun itu Insya Allah pergi touring kuat Kalau sudah masuk usia 50-60 Itu sudah bukan touring pakai motor Ada sih Tapi jarang ya. Paling panjang usia muda itu Sementara masa tua itu pendek Dan masa tua itu tidak sekuat kita di waktu muda Itu akan ditanya sama Allah Ketika kalian itu memiliki kondisi tubuh yang sangat fit, yang kuat Kalian habiskan untuk apa? Ditanya sama Allah nah, Kita yang masih muda ini untuk yang berusia sekarang yang sudah berusia 39 ya, 39 tahun 11 bulan 361 hari. Berarti masih punya par hari kan? Untuk masih dikatakan muda. Kan? Ada yang usianya 300 eh 39 tahun 11 bulan 361 hari? Saya kasih hadiah. Ada enggak? Enggak ada. Anto yang masih usia 39 itu masih muda. 39 tahun 6 bulan itu masih muda. 39 tahun 11 bulan juga masih muda. Artinya itu punya satu bulan lagi untuk untuk menikmati masa muda. Kalau sudah 40, teng, padu, ah, sudah tua aja itu. Ya. Sudah sebeh kalau kata orang. Untuk apa? Ah itu ditanya sama Nah ini 2 dari 4 yang akan ditanya Saya ambil yang 2 aja Karena ini kaitannya dengan hidup Usia kita akan ditanya sama Allah Umur kita akan ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai usia yang berlalu dari diri kita Hanya kita sibuk untuk mengejar dunia Dunia-dunia Lupa ibadah, sholat ditinggalkan Karena kita lihat banyak kaum muslimin sekarang karena obsesi mereka terhadap dunia ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat dalam urusan duniawi mereka rela mengorbankan sholat mereka rela mengorbankan puasa mereka mengorbankan ibadah-ibadah mereka yang lainnya bahkan mereka itu rela untuk 24 jam ngleks supaya mendapatkan kedudukan yang tinggi di tengah masyarakat. Baanah kita ya kalau lampu kuat tapi coba kalau sudah sholat malam beratnya naqubillah kita kalau di disuruh lembur kerja kuat coba lihat banyak diantara kita ketika dipanggil sama pimpinan kita kamu sampai di rumah sebelum jam sebelum sholat subuh jam 3 sudah ada di rumah pimpinan. tapi coba kalau Allah mengatakan dua rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya masjid sepi kalian datang kapan ramainya? bulan ramadhan itu pun hari pertama hari kedua sama 3 hari terakhir sebelum Lebaran, sisanya loss. Ya. Coba luar negeri, kerjaan, akhir bulan, mata ini rela melek kopi luar biasa saja. Supplementnya, yang penting laporan akhir bulan sang. selesai. Tapi tidak pernah kita mikir laporan akhir tahun untuk amal ibadah kita panas. Puasa yang datang setiap tahun itu selalu kita anggap sebagai ibadah rutinan aja. Nggak pernah ada yang istimewa. Nggak pernah kita berpikir, oh tahun kemarin saya nggak puas, oh, sholat terawihnya karena hari ini tahun ini harus. Caranya begini ya. Bikian, kita. kita selalu berpikir kalau sudah datang bulan Ramadan satu berburu takjil, yang kedua pindah masjid untuk cari buka puasa, Iya kan? Yang ketiga nggak menggurit. Nah ini. Yang keempat kalau dia pedagang tempat dia panen raya untuk jual jualan. Nah, kita aja berpikir ini debbie, tapi coba kalau urusan dunia luar biasa, sampai tiba usianya mengumpang, sih Allah Taala. Itu ayat yang kedua. Sampai mereka dimasukkan ke dalam kuburan baru mereka itu sadar akan musibah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kanda saubah ta'lamun Sumbatallah saubah ta'lamun Sekali-kali mereka Kelak akan mengetahuinya Kemudian sekali-kali Mereka kelak akan mengetahuinya Nah Allah mengulang dua kali Ayat ini Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat Dengan redaksi yang sama Kata para ulama Ayat yang kedua Itu sebagai penegasan terhadap ayat yang sebelumnya. Jadi ayat yang keempat itu untuk mempertegas kembali ayat yang ketiga, makanya Allah mengulanginya. Mengulangi dua kali redaksi ayat tersebut dengan menambahkan zumma. Kemudian yang itu sebagai penegasan bahwasanya kelak kita itu akan mengetahuinya. Apa yang akan kita ketahui? Kata di ayat 5 20 kata di, babi, di sini Maha kadza yang bagian yulhihim attakatur anta atilla wa sawfa tadlamu akibata tasyaghulihim bittakatur maka kelak mereka itu pasti akan mengetahui perkara yang sangat dahsyat dari lalainya mereka terhadap urusan-urusan akhirat kelak nanti di akhirat nanti Antum coba baca Al-Qur'an tadi betapa banyak orang yang Allah atau berapa banyak kondisi yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran itu menggambarkan tentang penyesalan orang-orang yang belum hidup di dunia contoh misalnya, ya di dalam Al-Quran ini, ini dalam surat Al-Quran pada ayat yang 99 sampai 100. Di sini salah satu gambaran terhadap orang-orang yang mesal-mesal di hari kiamat kelak yang Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an Karim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hatta idza jaa'a 'admul maut." Sampai datang kematian kepada salah seorang di antara mereka. Apa yang mereka katakan ketika kematian itu datang kepada mereka? Wahai Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Kembalikan aku ke dunia. Apa yang mereka inginkan? Mereka meminta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La 'ali a'malu salihan fima taraktu." Supaya aku bisa beramal. Aku nyesal dulu di dunia kenapa aku tidak sibukkan diriku dengan amalan. Aku sibuk dengan dunia, aku sibuk dengan perkara-perkara ini dan itu segala macam aku lupa berapa aku menyesal sekarang aku ingin balik aku minta kesempatan maka apa jawaban Allah kepada mereka kata Allah ta'ala Kal kalimatul buah, buah. sekali kali tidak nasi sudah menjadi ya, selesai, sudah selesai apalagi oleh kerana nabi sosalah mengatakan kepada kita idhamat al insan fakat khamat apabila seorang manusia sudah meninggal dunia maka di saat itulah telah ditegakkan perulangan hari kiamatnya semula ketika seorang manusia sudah meninggal dunia itulah permulaan awal dari hari kiamatnya kenapa dikatakan demikian orang kalau sudah meninggal sudah terputus amal ibadahnya Salat sudah tidak bisa Puasa sudah tidak bisa ya. Dan dia hanya berharap Dari tiga amalan itu pun kalau dia punya Sedekah jariah Ilmu yang diajarkan Yang kemudian diamalkan oleh orang lain Dan yang ketiga anak sholat yang mendoakan Kalau kita tidak memiliki ketiga hal ini Maka tidak ada lagi amal ibadah yang bisa kita lakukan Sholat tidak bisa Yang ada kita di sholat Sedekah tidak bisa yang ada mungkin kita yang disedekahkan oleh keluarga Itu pun kalau keluarga mau mensedekahkan kita panjangnya, Kok panjang banget Kita kasih jeda waktu 10 menit ya Supaya pas mataharinya itu terbitnya lebih sempurna kita akan lanjutkan jadi kalau kita tidak punya tiga ini kita tidak ada lagi sumber beramal kita yang ada pastinya sudah kita akan benar-benar uh, bertumpu pada amalan yang sudah kita lakukan selama kita hidup di atas muka bumi nah sekarang kalau amalan yang kita kerjakan itu cuma setahun ya nah, amalan itu setahun, sebanyak apa setahun itu terus dengan amalan yang setahu, kita ingin mengejar akhirat, kita ingin menukar dengan surga Allah subhanahu wa ta'ala sholat yang baru setau kita lakukan, itu pun belum tentu ikhlas itu kita kerjakan belum tentu khusyuk kita kerjakan sholat terus amalan seperti itu kita memungkar dengan akhirat, dia berajar antum lihat potret para sahabat, para sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman Ali 10 sahabat yang dijamin masuk surga Dan sahabat-sahabat yang lain Meskipun mereka tidak dijamin masuk surga Oleh Allah dan Rasulnya Tapi tidak menjadikan mereka malas Di dalam ribah Malas mereka ya. Buktinya Uthman bin Affan Nangis sampai jenggol beliau basah Karena berpikir bagaimana Beliau bisa selamat di akhirat Ini Uthman Usman Sampai-sampai ngaju sama Abu Bakar sama Umar Ya Abu Bakar Ma Nabi sudah meninggal dunia Rasul telah pergi mendahului kita Aku belum sempat bertanya kepada beliau Apa yang bisa aku lakukan Supaya aku bisa selamat di akhirat besok. Sementara aku juga pikir ya Usman itu sudah dijamin masuk surga Sudah dijamin Sudah dijamin dan tadi sudah memberikan stempel kepada orang berapa pasti masuk surga. Tapi meskipun beliau sudah mendapat stempel masuk surga, beliau tidak menjadikan itu sebagai bahan yang istilah sebagai sebuah tiket. Oh, aku pasti masuk surga, aku masuk surga. Aku mengalami apa-apa yang tersalah, karena aku pasti masuk surga. Ya, usman itu setiap malam merenung, setiap malam menangis. Setiap malam itu memuha dirinya Bahkan ketemu sama Abu Bakar dan Umar itu Ngadu Nabi sudah meninggal Aku belum sempat nanya Gimana besok aku kalau di akhirat bisa selamat Itu Kusman Terus kita lebih Langsung itu Sahabat ya. Dijamin masuk surga juga ya, boh, kita. ya Kita beribadah saja belum tentu amal ibadah kita diterima sama Allah Dosa jalan terus Kemaksiatan jalan terus ya. Tapi ini beda kualitas sama mereka Kalau mereka yang sudah dijamin masuk surga tetap semangat di dalam beramal Apalagi kita yang tidak dijamin apa-apa Harusnya logikanya Yang belum dijamin itu harus lebih semang semangat Ada semangat itu ini enggak ya, jangan kan sudah emperannya kan dijamin gitu nih tapi giliran ibadah giliran amal umar oh shallallahu paling malas Perbuatan mereka karena mereka lalai dari mengejar kehidupan akhir akhir. Ya. Dan kata para ulama cukuplah hukuman di dunia bagi orang-orang yang lalai dari mengejar akhirat itu yaitu terdapat kehinaan di dalam diri mereka akan takutnya mereka itu berpisah dari dunia ini itu sudah hukuman dari para ulama. Ketika kita dalam hati kita dijamaah nanti kita koreksi aja ketika kita ini takut dari berpisah dengan dunia ini kita takut berpisah dengan apa yang kita miliki di dunia ini, maka kita itu hukuman dari Allah, bahwasanya kita itu telah dihinakan oleh Allah dengan kita takut berpisah dengan semua itu itu kehinaan bagi kita ya. tapi kalau hati kita tidak ada rasa berat untuk berpisah dengan dunia ini tidak ada rasa berat untuk kita berpisah dengan harta-harta dunia yang kita miliki, maka dipertahankan dan ditinggalkan berarti Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hati kita condong kepada kehidupan Akhir Nah, itu. Saja. Ya. Kalau belum, maka diperbaiki, diobati sebelum datang penyesalan di diri kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya orang-orang iman, "Kallau laqad lamuna ilmal yaqin, sekali-kali mereka akan mengetahui dengan Ilmu yang yakin, ilmu yang pasti. Apa yang mereka akan ketahui? Ailau taklamu nama amamakum ilman yasirul kulubi lima alharfum atta kesur. Niscaya mereka itu kalau benar-benar mereka memahami apa yang sudah menanti mereka di hadapan nanti di akhirat gelap berupa neraka jahannam siksa yang tidak akan ada henti-hentinya. Niscaya mereka itu akan berubah dari semua itu. Niscaya mereka itu akan kembali kepada Allah. Akan mengingat akan kehidupan akhirat. Padahal waktu buka Al-Quran itu jawa sekadar. Betapa banyak ayat Al-Quran Allah itu membandingkan antara akhirat dengan dunia. Dan selalu akhirat itu lebih baik daripada dunia ini. Ini kita perlu berbicara Al-Quran aja. Belum berbicara hadis Nabi SAW. sebagai tempat yang tidak baik. Mungkin pertanyaannya, Ustaz, kalau Allah mendapatkan kitab menjadikan dunia kita ini tempat yang tidak baik, kenapa kita hidup di dunia? Maka jawabannya, itu sebagai hukuman bagi manusia karena dulu bapak kita melanggar perintah Allah. Bapak kita Nabi Adam. Ketika di surga, Nabi Adam dilarang untuk mendekati pohon yang dilarang oleh Allah untuk dimakan namun ternyata Nabi Adam AS, beliau itu apa istilahnya berhasil dirayu oleh iblis sehingga beliau pun mendekati tempat tersebut maka sebagai hukumannya Allah menurunkan kita ke dunia ini tempat yang jelek tempat yang buruk sebagai hukuman bagi kita ya, untuk kemudian nanti kita dikembalikan lagi ke akhirat Setelah kita menjalani hukuman di dunia, nanti akan dikembalikan lagi kita di akhirat dikembalikan lagi ke dalam surga. Karena hukum asalnya manusia itu ya hidupnya di dalam surga. Saya ulangi, hukum asal manusia itu hidup di dalam surga. Tapi karena kesalahan, kemaksiatan yang dilakukan akhirnya kita dihukum untuk hidup di dunia dan kita menjalani kehidupan dunia mengumpulkan bekal untuk kita kembali kepada kehidupan akhiran kita yaitu surga jadi kita ini sedang dalam perjalanan menuju kampung kita yang asli ini bukan kampung kita Jawa. ini bukan tempat tinggal kita ini ya. berbeda dengan orang kafir orang kafir mereka memandang dunia ini tempat mereka kembali Di sini tempat mereka, untuk mereka ada yang membangun bukan ya. Orang membangun itu bukan ini tempatnya Ini sebagai jembatan mereka, perjalanan awal untuk mereka kembali ke kehidupan mereka yang dahulu Kehidupan surga, ini startnya Maka di sini saya ingin mengingatkan salah kalau orang mengatakan Kalau ada orang-orang beriman itu mengatakan Mari kita antar beliau ini ke tempat peristirahatan terakhir. Kok eh, toh jangan salah. Gimana kita mau bilang itu kuburan tempat peristirahatan terakhir? Sementara kuburan itu adalah tempat yang kedua atau pemberhentian kedua dari pemberhentian kita untuk menuju kehidupan akhirat. Kok bisa kita katakan tempat peristirahatan terakhir? Ung itu baru dimulai untuk kehidupan akhiratnya. Jadi kita sudah selesai dari kehidupan dunia. Kita masuk ke kehidupan akhirat. Dan kehidupan akhirat itu punya step-step yang harus kita lewati. Nah step pertama itu kuburan. Itu kok bisa dikatakan tempat peristirahatan terakhir? Imam Ahmad, kan yang Beliau pernah ditanya. Ya Imam Ahmad. Matar rohnya. Kapan kita istirahat? Apakah terkala seorang dimasukkan ke dalam kuburannya itu merupakan tempat istirahatnya? Kata Imam Ahmad. Bukan. Istirahat itu kata beliau indama tadqa qadrika fil jannah ketika engkau meletakkan kedua kakimu di dalam surga Itu namanya istirahat. Sedangkan istirahat itu bukan ketika seorang dimasukkan di dalam kuburan bukan tapi istirahat itu kata kata Imam Ahmad ketika engkau meletakkan kedua kakimu di dalam surga di situlah engkau akan beristirahat. Tidak ada lagi yang kita akan ceritakan yang ada kita menikmati Kedikmatan-kedikmatan surga. Sekarang ini kita sedang berusaha untuk kembali. Apa yang Allah tegaskan di sini. Anda kan mereka ngerti. Apa yang sudah Allah siapkan di depan mereka. Di akhirat kalah berupa adab. Berupa neraka jahannam. Sebagai hukuman dari kelalaian mereka. dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka akan sadar. Kita mengejar dunia cukup untuk kita seala kadarnya Kalaupun Allah memberikan kekayaan kepada kita Kita jadikan itu sebagai jembatan untuk kita mengejar akhir kita itu ya. Bukan itu ambisi utama kita hidup Bagi kita dapati ada ya, orang-orang masyarakat Yang saya sebutkan tadi Rela-badaw 24 jam dan tidur Demi untuk mengejar kehidupan dunia yang tidak sedikit Saya kata yang sering saya sampaikan di tempat yang lakuin Sebenarnya orang Islam itu adalah orang yang berpotensi menjadi orang kaya di atas muka bumi Jadi orang Islam itu adalah orang yang kaya sebenarnya Kok bisa? Iya, kan Nabi mengatakan tadi dua rakaat sebelum sholat sungguh lebih baik daripada dunia dan Saya isi Cuma terkadang kita itu ya tidak suka yang sifatnya abstrak Kita lebih suka kepada yang sifatnya real Si itu suka kepada yang sifatnya. Oh, antum bilang sholat berjamaah di masjid itu dapat 27 derajat jarang yang datang. Tapi coba antum bilang sholat di masjid dapat dua ratus ribu sungguh yang benar tak? Kasih seratus ribu gitulah. Umur empat. Yang sholat di masjid berjamaah Semua dikasih dua ratus yes. ribu. insyaallah puluh masjid. Ya. Mungkin mau dicoba di sini. masuk di masjid, pulih pahala dapat bonus sebanyak bayar 100.000, 50.000 aja. Apalagi di zaman pandemi sekarang ini. ribu itu berarti jemaah. Dapat 50 ribu cash insyaallah ya. Selalu semangat aja gitu. Insyaallah setiap hari pasti full salat subuh di masjid itu. Tapi kalau tempat sana di depan itu jemaah. Orang yang salat subuh di masjid atau salat di makmur di masjid dapat 20 derajat. Jawabannya adalah Sholat di masjid itu hukumnya kan sunnah. Ya, sing penting sholat yang salah itu sehingga sholat ketakutan. Lihat kan, eh orang ya. Karena manusia itu ya, mereka itu terbentuk untuk memikirkan suatu yang sifatnya real, real jangan, bukan yang sifatnya Astrak Nah itulah bedanya kita dengan para sahabat dulu Para sahabat itu Sebenarnya sama dengan ya, kita Cuma yang membedakan kerana keimanan mereka Mereka yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu SWT Disuruh infak, infak Disuruh sholat, sholat Disuruh perang, perang Kita saja Disuruh jihad, belum jihad beneran nih. Disuruh nuntut ilmu aja Datang kajian sekali seminggu Alasannya wakil sih Afwan, ini anak-anak sakit. Pertama. Yang kedua, afwan ada ini. Ketiga, afwan ada ini segala macam. Ya. Yeah. Afwan hujan. Afwan itu, oh, bagaimana oh, okay, banget alasannya? Setiap, maksudnya tuh setiap kajian tuh pasti banyak ala alasannya gitu. Kok alasannya udah habis-habis gitu maksudnya itu? Cerdas menurut saya gue. Ya? Tapi kalau coba untuk undang makan, uh, absen pertama dia. Ya. Yeah. Kepada seluruh jamaah hari ini, kepada seluruh teman-teman WA apa di grup, saya mengundang untuk ada makan-makan di rumah sebagai syukuran dari akikah anak saya. Misalkan, oh sholawat awal dia datang tuh, ya, tidak mau ketinggalan itu kambingnya. Ayuh, coba kalau gaji ya, Allah jam. Ini Allah katakan, kals kals laut taklamuna ilmalyakin, dekat mereka ngerti ya, paham, pasti mereka akan sadar. Betapa Allah menyiapkan hukuman bagi orang-orang yang lalai, lalai dari mengingat kehidupan nafsu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kita lanjutkan sedikit. Latarounal jahim, tuh malataraunahainal yakin. Bahasanya kelak mereka itu pasti akan melihat terakah Jahannam itu. Adam yang sangat itu pasti akan mereka melihatnya. Makanya cuma lihat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat At-Tur ketika mengejek orang-orang musyrikin. Ya. Yeah. Ketika mengejek orang-orang musyrikin yang mana orang-orang musyrikin dahulu, mereka itu apa istilahnya? Mengolok-olok Nabi. Mengatakan Nabi eh Muhammad kau gila ya. Mana akhirat itu? Mana neraka itu? Coba tampakkan kepada kami sekarang. Ini. Coba mana neraka itu kata yang kau mengancam kami dengan neraka. Bahkan Abu Jahal dengan sombong mengatakan, "Ya ma'syarul qrais, ini ya orang-orang qrais. Ini Muhammad ini bilang saya orang orang bodoh." Karena kan Abu Jahal itu namanya sebenarnya kan Abu Hakam, cerdas sebenarnya Abu Hakam itu, tapi kecerdasannya tidak dia gunakan untuk beriman, akhirnya dicap sebagai Abu Abu Jahal, ya bapak-bapak bodoh maksudnya Abu Jahal itu, cerdas sebenarnya, tapi kecerdasan dia tidak gunakan untuk dia beriman kepada Allah. Nah. Mereka itu sering membuat jargon kepada Nabi itu. Apakah Muhammad gila, Muhammad ini tukang bohong. Katanya kita diancam dengan adab, api neraka. Katanya kita diancam dengan siksa di api neraka. Mana siksa itu sekarang? Coba perlihatkan kepada kami. Kata orang-orang musriki kepada Nabi Muhammad. Nah, Allah membalas mereka. Di dalam surat At-Tur pada ayat yang ke-14 dan seterusnya. Ya, Apa kata Allah SWT? Hati narulatikun tumbihat kekat tibur ketika nanti di akhirat orang-orang musyrikin itu nanti dimasukkan ke dalam api neraka. Apa kata Allah? Yang pertama, inilah neraka yang kalian dulu dustakan. Kalian enggak percaya itu. Nih, ini satu, Di ejek sama Allah taala. Dulu kalian bilang sama Muhammad, mana neraka itu? Nih. Ini neraka ini kalian lihat sekarang ini. Satu. Yang kedua apa kata Allah? Afa sihrun hala am antum la tursirun? Apakah yang kalian lihat ini benar-benar hanya sebuah sihir atau kan memang kalian enggak bisa melihat? Di ejek sama Allah Ta'ala. Di olok sama Allah. Apakah kalian ini tidak melihat sekarang ini neraka ini? Kalian sudah di dalam neraka. Dulu kalian ejek neraka itu mana? Sekarang kalian sudah di dalam neraka. Kalau memang kalian tidak bisa melihat sekarang. Atau memang kalian ini benar-benar buta kata Allah Ta'ala. Oh jom, eh apa ini? Ejekan yang kedua. Ejekan yang ketiga. Lebih parah lagi. Apa kata Allah Ta'ala? Islauha tasbiru. Isla wah fasbiru au la tasbiru sawakum alaikum inna ma tujza ma kuntum kalian mau usaha menghadapi azab yang di dalam neraka atau tidak tetap saja azabnya ya seperti ini misalkan kalau kalian mau bilang ya saya sabar menerima ya azab yang engkau berikan kepada kami di rahmat Allah itu tidak akan mengurangi azab itu kepada kalian lebih-lebih kalau kalian tidak sabar tetap saja kondisinya seperti itu di kepada kalian neraka yang sesungguhnya. Dan nah, diolok sama Allah Taala, diejek sama Allah Taala. Kalian ini tidak lihat apa di neraka itu? Dulu kalian meng mengatakan kepada Nabi Muhammad begini, kalian katakan sebagai pendusta, Muhammad ini tukang bohong katanya mengancam kami dengan surga neraka sekarang mana? Giliran ditampilkan kepada mereka neraka itu, giliran mereka dimasukkan neraka, mereka pun tidak bisa berkata apa Allah katakan di sini, latarun dal jayuzum, latarun nahainal yakin. Kalian pasti akan melihat dan pasti akan melihat. Ainal yakin itu dalam bahasa Arab benar-benar melihat dengan mata kepala sendiri. Itu namanya ainal benar yakin. Benar-benar mereka akan melihat, pasti akan melihat. Sekarang kita tidak bisa melihat neraka itu jauh, tapi kelak di akhirat kita akan melihat neraka itu di atas atau di dalam dengan mata kita sendiri. Bahkan nanti. Antum baca berkaitan dengan dengan retetan hari kiamat. Ketika seorang melewati sirot, antara di, di sirot itu, sirot itu, jembatan itu, sirot itu ya, ya, itu di bawahnya itu neraka jahannya. Jadi kita ini berkumpul, contoh ya, ini kita berkumpul di sini, ini surga. Antara ini kesini itu ada namanya apa? Sirot, ya, ada namanya sirot. Jadi kalau kita mau ibaratkan ya, ini bukan, ini hanya gambaran saja. Ditaqribil faham ya, jangan nanti dibilang, oh, oh sirotnya susun. Ini lebih tipis daripada bulu ya. Nah, dibentangkan begini. Jadi kita dari sini melewati sirot ini. Di samping sirot ini ada namanya kalalil. Kalalil itu mata pancing itu. Ah, itu namanya kalalil itu mata pancing itu. Di kiri dan di kanan. Jadi dia dia tuh jalannya begini. Jadi ketika orang melewati ini dia terkena itu. Tapi ada orang-orang yang enggak kena ketika melewati ini. So, satu, mereka-mereka yang larinya seperti kuda perang. Yang kedua, yang mereka melewati Shirat seperti kedipan mata. Yang ketiga, yang mereka yang melewati Shirat itu seperti uh, petir. Tapi ada yang melewati itu sampai ngesot. Yang ngesot dia. Tapi sampai gitu ya. Tapi kenapa dia Makanya kata para ulama Kalalil itu Ketika mengenai tumbuh-tumbuh manusia yang melewati sirat Itu sebagai penghapus dosa Jadi dia tidak perlu masuk ke dalam api neraka jahannam Tapi kalau kalalil itu Tidak cuma untuk menghapus dosanya Itulah yang nyemplung nanti ke bawah itu Plung ya. Nah ini neraka jahannam di bawahnya ya. Jadi neraka jahannam di bawahnya Kita plung ke bawah Ustaz, pertanyaannya, apakah yang melewati sirot itu juga orang kafir? Wallahu'alam dalam pendapat ini, pendapat yang paling saya pilih dalam pendapat ini Orang kafir tidak akan melewati sirot, karena dia sudah naik bis yang khusus untuk menuju neraka itu Dia sudah ada len sendiri, dia ya. Jadi orang kafir tidak akan melewati sirot ini, ini pendapat yang saya pilih Tapi ada pendapat yang mengatakan dia akan melewati, tapi dia langsung nyempluh ya. Dia langsung nyemplung. tapi ada yang mengatakan dia tidak melewati sirot itu dia langsung dimasukkan ke dalam neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang kafir, orang musyrik, orang-orang yang berbuat syirik sama Allah. Karena pada hakikatnya orang yang mati di atas kesyirikan berarti dia telah menjadi orang kafir. Kan gitu. Ya, karena dia telah melepas keislamannya dengan kesyirikannya. Bisa dipahami, jemaah ya? ya. Yang melewati ini itu orang mukmin yang satu mukmin yang tidak ada dosanya, yang kedua dosa kecil, yang, yang ketiga dosa besar. Dosa besar yang memang harus dibersihkan dulu di dalam api neraka mau tidak mau harus dibersihkan, masuk dia dalam api neraka jahanam. Nah, kata Allah taala diulang di sini, kalian pasti akan melihat dengan mata kalian sendiri, baru kita akan sadar, oh iya ya. ya. Tapi pada saat itu sudah enggak ada lagi istilahnya anu saya menyesal saya mau kembali, enggak ke ada seperti itu yang ada kita siap untuk menerima segala hukumannya makanya Allah ingatkan kita ya. kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat yang terakhir sumbalatus alumna yawmai din anin naib telah Allah akan bertanya kepada kita tentang kenikmatan yang kita habiskan di atas muka bumi kita kembali ke hadis yang saya sebutkan tadi empat pertanyaan yang akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat tadi saya sebutkan 2 kan Usia dan masa muda. Sisa dua. Kata Nabi sahala. Ini kaitannya dengan ayat yang kedelapan ini. Yang ketiga, Di antara yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat, an ilmihi fima amila tentang ilmunya. Untuk apa dia gunakan ilmu ini? Apakah dia mengamalkan ilmunya atau tidak? Apakah dia ini mengajarkan ilmunya atau tidak? Jadi ilmu yang kita pelajari itu ada dua konsekuensi jamaah. Yang pertama diajarkan, yang kedua diamalkan. Harus diajarkan. Paling tidak antum ngajarin kepada istri dan anak-anak antum. Ya, kalau antum punya istri-istri ya sudah, istri-istri dan anak-anak antum. Ya. Kalau satu istri istri aja. Ya. Jadi sekali lagi, ilmu yang kita pelajari konsekuensi yang pertama harus diapa? Diajarkan. Jangan disimpan Jangan masuk surga sendiri Istrinya ditinggal Anaknya ditinggal Tugas orang tua itu genggam Tangan istri, tangan anak Bawa mereka itu untuk masuk-masuk Untuk sama-sama masuk ke dalam surga Itu tugasnya seorang bapak Tugasnya suami Pegang tangannya Bagaimana cara pegang tangannya kan Tidak bisa Ustaz Ajarkan mereka ilmu Istri yang dinasehati supaya menjadi istri yang soleha Istri yang sabar Istri yang taat kepada suaminya Dan seorang istri ini saya nasihati kepada istri Kalau dinasehati sama suaminya Selama itu kebaikan dengar Kalau diperintahkan sama suaminya untuk melakukan ketaatan, lakukan Karena dibanding semua itu Nabi memberikan jaminan yang luar biasa kepada istri Apa kata Nabi SAW Iza Iza Idah solatilmar atau khomsaha, wahafinatfarjaha, wasomashahroha, watohadsaujaha, kilalahuuduhulincatamin ayi abwashikilah. Kalau seorang wanita menjaga selama lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan menjaga harga dirinya, menjaga kemaluannya, terutama di saat suaminya tidak ada bersamanya, kemudian dia mentaati suaminya, katakan kepada wanita seperti ini, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu surga yang dikomand. Laki-laki tidak ada hari seperti itu, mohon maaf, Pak. kita tidak ada. Suam istri ya. Itu yang pertama Mengajarkan kepada anak Diajarkan Ibu-ibu ngajarkan kepada anaknya tentang ilmu Tentang ilmu agama yang sudah kita pelajari Jangan disimpan sendiri Yang kedua Nah konsekuensi dari ilmu itu diamalkan Kenapa harus diamalkan Supaya kita tidak termasuk Kedalam sifatnya orang Yahudi Yahudi Orang Yahudi penting ilmu tapi tidak diamalkan. Dan perlu dipahami orang jahil dibandingkan orang alim ketika sama-sama tidak beramal, orang alim itu lebih parah dosanya daripada orang orang jahil. Saya ulangi ya. Orang alim sama orang jahil ketika dia itu tidak sama-sama beramal, orang alim itu lebih parah dosanya. Lebih parah karena dia sudah tahu tapi tidak diamalkan. Parahnya di situ. Hanya harus diamalkan ilmu tersebut Ustaz Saya itu belum Belum bisa mengamalkan secara 100% Allah itu ketika dalam pengamalan Tidak menyuruh kita untuk Istilahnya apa ya e, Sampai membebani diri kita Allah memberikan sebuah Batasan Apa yang mampu kalian amalkan Diamalkan dulu Adapun yang belum mampu diamalkan Maka itu kita berusaha untuk kita Amalkan Sedangkan yang keempat Yang ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di hari kiamat Dan ini masuk ke dalam pembahasan ayat ini min aidak tasabahu wa fima Tentang hartanya Yang pertama pertanyaannya Dari mana dia mendapatkan Dan untuk apa dia habis Ini ditanya nanti di hari kiamat saja ya. Makanya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita Itu ditanya sama Allah di hari kiamat Eh fulani saya kasih kamu uang 30 miliar nah, kamu gunakan untuk apa? Oh, saya pakai untuk nikah lagi, ya Allah. Bidahal itu. Saya pakai untuk begini-begini begini. begini, begini. Nah, itu harus dipersiapkan sekarang jawabannya. Karena Allah mengatakan latus alumna yauma idin aninna in. Antum lihat ayat itu, ayat itu diawali dengan lam. Ya, ada lamnya. Ini ada pembantu di ya. sini. Ada lam. Lam itu dalam bahasa Arab disebut dengan taukid. Kemudian di akhirnya ada nun lagi. Nun di situ dalam bahasa Arab juga disebut dengan nun taukid. Jadi Allah memberikan dua penekanan di dalam ayat itu. Latus alunna. Dan ini sebagai penegasan pasti pasti Allah akan bertanya kepada kita tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan Allah mengatakan innallaha ya'ruful miat ketika Allah sudah berjanji Allah tidak akan pernah mengingkari janji-Nya. Kalau Allah sudah bilang akan ditanya pasti kita akan ditanya di hari di hari kiamat. Oleh karenanya, masyarakat muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah, klak semua kita akan mengetahui apa yang Allah sudah siapkan bagi kita dari orang-orang yang lalai dari mengingat dan kita sibuk terhadap kehidupan dunia Jadi kesimpulannya Nggak apa-apa untuk mencari dunia Tapi jangan lupa beribadah kepada Allah Silakan untuk mencari dunia Tapi jangan lupa Ketika waktunya sholat, sholat Ketika waktunya ibadah, kita ibadah kepada Allah Ketika waktunya kita harus meminta anti Allah Kita minta anti Allah Karena di balik semua itu ada keberkahan-keberkahan Yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan kepada kita semua Baik, ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini ya. Karena ini waktunya sudah lumayan jauh ya. Jadi untuk tanya jawab dipending dulu. Ya, dipending dulu tanya jawabnya. Insyaallah nanti kita tanya jawabnya pada pertemuan yang lainnya saja. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa memberikan kita kemudahan untuk bisa mengamalkan ilmu kita dan semoga kita ini diwafatkan di atas husnul khotimah dan kita telah diberikan oleh Allah kemudahan untuk kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dan di kelak kala kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku lupa liha subhanallahu wa rabbana bi amrika jadallahastaghfirka wa tu'malai. Sisabul perhatian dari para jemaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.